Selamat pagi dengan, dengan bapak Freddy. Ya. Silakan. Menurut saya tulis, apa selama ini BPN m e m p e r g a k kecolongan. Ya, tapi kalau kecolongan dalam dalam masalah mengawasi, ya tidak harus memasukkan tambahan prosedur di dalam hal pelaksanaan yang sudah berjalan selama ini. Dan sifatnya monitor d i s a j a n dengan monitoring pelaporan. Ya, kalau begitu caranya, ya. ではあなたがお会いしたい